suka melankolis bapak ibu selamat menikmati ya asal merpati special. Ternyata ono jebolan artis yang sangat luar biasa suara nih ya ya ya, pak ah, ya pak, Cucok suaranya ya bu, cuy, ayo namanya siapa pak? Mas Nur, Mas Nur, oh, jebolan dari jebolan tuh konggendi sana, Jawa Timur ini, konggendi mas. The Polan K D I Solicorious.